Apabila suami memakan penghasilan istri Hukumnya haram Bapak punya gaji Ibu punya gaji Ibu punya gaji, bapak punya gaji Sama-sama punya gaji Bedanya apa? Dalam gaji bapak ada hak ibu Namanya nafkah Dalam gaji ibu tak ada hak bapak Setuju? Setuju. Nah, kuat lah dalam gaji Bapak Sama-sama begaji 5 juta Bapak 5 juta, Ibu 5 juta Dalam gaji Bapak itu ada hak Ibu 5 hak Ibu Pertama makan, kedua pakaian Ketiga tempat tinggal, keempat pendidikan Lima perhatian Hak Ibu kewajiban Bapak Tapi Ibu bisa bekerja Karena izin Bapak Izinnya pun bukan karena keterpaksaan Bang aku kerja ya Kalau tidak awas bang tidak bisa, bisa juga oleh sebab itu ibu punya gaji Ibu punya warisan Ibu punya pendapatan Ibu punya kos-kosan Ibu punya mobil Ibu punya sudaku Ibu punya kocan Ibu punya angkot Ibu punya motor Itu milik ibu Kalau ibu meninggal 50% untuk bapak Kalau ada anak 25% Artinya ibu punya harta Lalu kemudian ketika ibu mau bersedekah Ibu tidak minta izin ke bapak Sebetulnya ibu tak perlu minta izin Karena itu punya ibu tapi ibu sebagai orang yang beretika, bermoral, berakhlakul karimah Ibu ngomong Kulurnuun, kata orang Jawa Bang, aku mau menyantuni anak yatim di sana Jadi duit gajiku ini aku pakai Bapak tinggal ngangguk aja. Jadi <tuh> <tuh> ibu tak boleh bertanggung Kau mau ke mana? Aku mau menyantuni anak yatim di sana Soh kau tanya-tanya, ini -tanya, kan gaji aku Nah, nah pertanyaannya Apakah haram bapak memakan Hasil gaji ibu itu Harta bapak berpindah Kepada saya sebab apa Jual beli, sebab apa pinjam meminjam Sebab apa, sodakoh Sebab apa, infak, sebab apa, wakaf Bisa duit ibu itu Berpindah ke bapak, apa sebabnya Akadnya itu apa Sodakoh Sodakoh sodako, dia Oh udah gak, selesai itu dah. Bang ini gaji ku bang, ini duit ku bang Tapi kerana ku tengok abang susah kali Ini ku kasih abang surat Biar jangan apa kali ya bang ini habis.